Yang kedua dalam doa ini dan dalam ayat ini memberikan pelajaran yang sangat agung. Rabbana hablana min azwajina wadhurriyyatina qurrata ayun. Dalam doa ini memberikan penjelasan anjuran untuk menikah. Kenapa di dalam ayat ini atau dalam doa ini terdapat anjuran untuk menikah Sebab tentunya kalau kita berdoa meminta Istri yang solehah Dan anak yang soleh dan solehah Menunjukkan menikahnya adalah mulia Menikahnya adalah disyariatkan Dan menikah adalah merupakan Sunnah para Nabi Sunnah para Rasul Bahkan di dalam Islam Dilarang membujang Kala As-Sohabah Naha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anitabattuli Nahyan syadidan di mana Rasulullah Sallam melarang dari membujang dengan larangan yang keras. Di sini diperintahkan kita untuk menikah. Dan hukum menikah wajib, mustahab, makruh, mubah, haram tergantung kondisinya. Tapi hukum asal menikah dianjurkan merupakan sunnah para nabi dan sunnah para rasul sunnah orang-orang soleh kemudian di dalam hadis ini merupakan sunnah dari orang-orang soleh terdahulu menikah lebih dari satu dan ini mungkin istimbad yang terkadang para ibu tidak senang dengan istimbat ini. Tapi ayat ini dan bagian dari doa ini memberikan makna. Bahwa merupakan sunnah atau bagian yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Dari para nabi, para rasul dan orang-orang soleh terdahulu menikah lebih dari satu. Karena dalam redaksi ini dikatakan robanah hablana min azwa dengan menyebutkan redaksi jamaah istri-istri kami menunjukkan kebiasaan orang soleh terdahulu menikah lebih dari satu akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Taala menikah lebih dari satu dari sisi baik dan tidak baiknya maslahat atau tidak maslahatnya Tergantung kondisi setiap diantara kita Sebenarnya sudah barang tentu nikah saja ada yang haram hukumnya Ada yang makruh demikian juga nikah lebih dari satu Dan kita akan disaratkan dalam istimewa yang setelahnya Kemudian dalam ayat ini pun, dalam doa ini pun menunjukkan Dianjurkan memiliki anak banyak Memiliki keturunan banyak, sebab tentunya di dalam ayat ini dikatakan wal duriyatina, menunjukkan banyak. Dan Rasul asal bersabda, tazawwuju al walud al wadud, nikahilah wanita yang penyayang, lembut, perhatian, dan banyak keturunannya. Ini anjuran dan alhamdulillah Allah telah menganugerahi sebagian dari nikmat ini ya. juga kepada saya pribadi alhamdulillah punya anak delapan hari ini di umur yang baru empat puluhnya dari istri yang satu <laughs> istrinya baru satu tapi anaknya udah delapan enam perempuan, dua laki-laki. Alhamdulillah masuk dalam ayat ini. Wa duriatina, tapi bagian yang pertamanya belum Wa azwajina, tapi saya masih melihat maslahatnya baru satu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ya taala, kita akan santai mempelajari ayat ini. ya tapi kita akan merenunginya Dalam ayat ini Terdapat anjuran menikah Juga anjuran menikah lebih dari satu Anjuran memiliki anak yang banyak Dan ini Harapan dari Nabi Hasalam Karena Rasulullah SAW menginginkan menjadi seorang Nabi yang paling banyak pengikutnya Bagaimana kaum muslimin menjadi banyak pengikutnya Bagaimana menjadikan kaum muslimin ini banyak Dan yang beragama dengan agama Islam ini banyak Salah satunya memiliki keturunan yang banyak jadi kita harus mendukung program KB keluarga berencana. Artinya kita punya perencanaan dalam nikah, berencana nikah dan punya anak lebih dari dua. Itu KB keluarga berencana. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala Menjelaskan kepada kita Di antar sekian nikmat Yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita Ada nikmat Yang akan membikin ketenangan seseorang Yaitu Istri dan anak Manusia, Seandainya dia dihamparkan Dunia baginya Dibukakan dunia Dan dia memiliki kekuasaan Mendapatkan kursi kekuasaan Kalau dia tidak dianugerahi istri dan anak Dia tidak akan mendapatkan Kenikmatan yang sempurna Bahkan Salah seorang guru saya Dulu ketika di Yaman Itu Syekh Muhammad Imam mengatakan Yang maknanya Barang siapa yang memiliki harta Memiliki kedudukan Tapi dia tidak memiliki istri Dan belum dianugerahi istri Maka dia berada di jurang api neraka yang dimaksud kemungkinan terjurmus kepada maksiat lebih besar ketimbang orang yang telah menikah Oleh sebab itu Hamba Allah yang soleh Mereka berdoa Meminta istri dan meminta anak Karena istri dan anak adalah merupakan kenikmatan dunia yang tidak ada bandingannya. Kenikmatan dunia yang sangat agung. Kemudian ada pelajaran yang setelahnya. Istimbat yang setelahnya. Annahunaka nikmah faukon nikmah. Bahwa di sana ada nikmat, kemudian setelahnya nikmat. Apa maksudnya? Punya istri, nikmat. Punya anak, nikmat. Akan tetapi orang akan lebih merasakan nikmat Dan merasakan Kesempurnaan mendapatkan nikmat Dan akan lebih merasakan kenyamanan Ketika nikmat itu bergabung Yaitu apa? Istri, kemudian soleh Punya anak, kemudian soleh atau solehah Maka oleh sebab itu Doa orang soleh ini isinya apa? rabbana hablana min azwajina waduriyatina kurotaa'yun. Apa makna kurotaa'yun? Makna kurotaa'yun secara singkat dikumpulkan dari tafsir para ulama narohum ala taatillah. Di mana kita melihat mereka? istri dan anak dalam kondisi taat kepada Allah. Dalam kondisi mentaati Allah, dalam kondisi melaksanakan perintah Allah, dalam kondisi menjauhi larangan-larangan Allah. Jika seseorang diberi nikmat di mana nikmat tersebut digabungkan istri kemudian saleha anak kemudian saleh atau saleh maka seolah-olah dia telah mendapatkan nikmat yang sempurna dari nikmat dunia ini yang mana nikmat-nikmat yang lainnya akan mengikuti kepada nikmat ini nikmat kedudukan nikmat harta seolah-olah mengatakan begini Pak para bapak mendapatkan jabatan para bapak mendapatkan perusahaan nikmat dunia nikmat kedudukan seolah-olah nikmat ini tidaklah akan menjadi sebuah kenyamanan bagi seseorang seolah-olah dia tidak akan mendapatkan nikmat yang hakiki sehingga orang itu memiliki istri yang salehah dan dia memiliki anak-anak yang saleh Fakallah Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna sa'adat tabni Adam fi salathatin, wa inna sakawat tabni Adam fi salathatin. Dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua, Ketahuilah kata Nabi Wasalam. Sesungguhnya kebahagiaan bani Adam terletak pada tiga perkara. Atau disebabkan tiga perkara. Atau kalau berkumpul di sisinya tiga perkara. Jadi kalau seseorang itu Dianugerahi tiga perkara Maka hidupnya akan bahagia Lalu Nabi Alaihi Wasallam menjelaskannya Yang tiga perkara itu Yang pertama apa Al maratu soliha Yaitu istri yang soleh Demikianlah Nabi SAW Memperingatkan kita Istri yang soleh Yang kedua Al markabu salih tunggangan kendaraan yang tidak suka mogok. Tunggangan yang layak. Ya kalau hari ini punya motor tidak suka mogok. Punya mobil tidak suka mogok, layak ya. Yang ketiga al baitul wasi. Rumah yang luas. Dalam satu riwayat dikatakan wal jari salih tetangga yang saleh. Jadi kalau orang itu dianugerahi tiga perkara akan nyaman katanya. Ini adalah wanita yang saleh. Sumber kenyamanan, sumber kenimatan Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida tazawwaja abdu Faqad istakmala nisfa dinahu faliyat akfini Nabi sallallahu alaihi mengatakan apabila nikah seorang hamba maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya maka bertakwalah untuk setengahnya lagi Nabi sallallahu alaihi mengatakan Sebaik-baik perhiasan dunia Ini dalam liat yang lain Almar atus salih Yani almar atus salihah Tu'inu ka ka'ala taqwa Yang dia akan membantumu dalam takwa. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan peringatan dari Nabi salam tentang istri yang saleh. Kemudian merupakan kenikmatan dunia juga adalah anak yang saleh dan salehah. Rasulullah sallallahu bersabda idza mata bunu adama idza mata al abdu in qata maluhu ila min salasin. Faqala wa waladun saleh yad'ulahu. Nabi sallallahu bersabda apabila meninggal dunia bani Adam Maka akan terputus seluruh amalnya Kecuali tiga perkara Salah satunya adalah anak yang soleh Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT Dengan itulah Allah telah menjelaskan Bahawa orang yang soleh Berdoa kepada Allah Meminta istri yang soleh Meminta anak yang soleh Dan soleh Karena ini adalah kenikmatan yang tidak akan terputus jika ia mendapatkannya Bagaimana tidak terputus Wanita yang soleh Apabila berbarengan soleh terus Maka akan berbarengan juga nanti di surga Sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan Masuklah kalian bersama istri-istri kalian Dan anak yang soleh Demikian jemaah yang dirahmati Allah SWT Ini kenikmatan Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita ambil secara ringkas dari pelajaran ini. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga dan sangat agung. Bahwa orang-orang soleh mereka menempuh sebab. Bagaimana menjadikan istrinya soleh dan bagaimana menjadikan anaknya soleh dan soleha. Di antara sebab yang mereka tempuh adalah berdoa Kemudian di dalam doa ini menunjukkan bahwa orang-orang soleh Mereka akan berusaha mendidik istrinya Dan mereka akan berusaha mendidik anaknya Untuk menjadi soleh Tidak hanya berdoa Tapi saya ingin menjelaskan nanti hubungan doa dengan sebab Yang lainnya dalam pembahasan poin ini jamaah yang dirahmati Allah SWT Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Orang-orang soleh Mereka akan menempuh sebab Mereka akan mencari wasilah Mereka akan menempuh cara Bagaimana menjadikan Istrinya menjadi istri yang soleh Dan bagaimana menjadikan anaknya Menjadi anak yang soleh dan soleha yaitu mendidik, mentarbiah Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala perlu dipahami oleh setiap diantara kita satu pemahaman yang harus ditanamkan kepada setiap mukmin bahwa orang yang pertama berkewajiban mendidik anak adalah orang tuanya, ibu dan bapaknya bukan orang lain bukan lembaga pendidikan, bukan sekolah, bukan ustad, bukan pesantren. Tapi kita sebagai orang tuanya. Oleh sebab itu, saya suka bergurau dengan para wali santri. Kalau ada wali santri bilang, "Pak Ustaz, tolong titip anak saya." Kata saya saya tidak setuju dengan bahasa ini. Dengan kata-kata tolong titip anak saya, soalnya ada kejadian yang sangat menakjubkan ya. Ada orang yang mengatakan tolong Pak Ustad titip anak saya. Ternyata sang orang tua ini tidak pernah menengoknya, bahkan tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk membayar syahriah sampai anak itu keluar. Dari Pesantren itu tidak ada kata-kata dari orang tuanya. Pas dikonfirmasi, dia mengatakan, kan dulu saya udah bilang saat titip anak saya, kata. Jadi ini berbahaya, gitu, ya. bahasa ya. titip anak saya, ini ada bahayanya untuk lembaga pendidikannya. Mesti bahasanya dirobah Sebab bahasa sukata Paul dari bahasa itu ada cita-cita. Bahasanya dirobah Bagaimana Pak Ustad? Tolong bantu saya didik anak saya. Seolah-olah dia yang berperan pertama dan berkewajiban pertama dia. Adapun Ustad bantu saya. Maka di sini akan ada kesinambungan, ada hubungan yang bagus diantara orang tua dengan guru. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang saleh, mereka menempuh sebab bagaimana menjadikan istrinya saleh, saleha dan menjadikan anaknya saleh dan saleha. Jemaah yang diramati Allah subhanahu wa taala ini ada pelajaran yang sangat agung. Saya akan berbicara berkaitan dengan anak dulu. Orang-orang saleh. Dapat kita lihat Apa yang mereka perbuat Ketika mereka mengharapkan Anaknya sholih Yang pertama mereka Memberikan mu'ibah Menuntunnya Ya kita adan dulu Dan belum selesai Kita adan dan sholat dulu Kata panitia ya Subhanakallah Mabiyamika asal